Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayban mubarakan bih Kama yuhibu rabuna Wairda Wa ashadu alla ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna ah, wa inna kullamuhdatsatin bida bid'ah wa kullabida'atin dalalah wa kulladalalatin fi nau ayyuhal ikhwatu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul kembali di salah satu majelis dari majelis majelis ilmu yang insya Allah tujuan kita semua adalah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah menambah ilmu agama dan sebagai realisasi dari hadis man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ila jannah barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah taala Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Kitab Syarhu Nawakidil Islam Penjelasan Kitab Pembatal-Pembatal Keislaman Yang dikarang oleh Syekh Salih bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah masih pada pembahasan tentang pembatal keislaman yang kedua yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah meminta doa kepada perantara tersebut Bertawakal kepadanya Dan memberikan ibadah Kepada makhluk yang dijadikan Sebagai perantara Maka ini adalah Kekufuran kesyirikan berdasarkan Kesepakatan para ulama Akhir dari pembahasan Yang kita baca kemarin Adalah tentang Subuhat Tentang subhat Subhat yang digunakan oleh Orang musyrik Para penyembah kubur Kemarin telah disebutkan satu subhat Insyaallah kita akan menyebutkan beberapa subhat yang lain Supaya kita tahu dan tidak terjatuh ke dalamnya As-subhatu as-thaniyah subhat yang kedua yang dilontarkan oleh orang musyrik para penyembah kubur annahum yattakhizunal wasa'ita bainahum wa bainallah sesungguhnya mereka menjadikan para perantara dari kalangan makhluk antara mereka dengan Allah min babi taufi milallah dalam rangka untuk mengagungkan Allah ketika ditanya kenapa kalian dalam beribadah membuat perantara tidak langsung saja beribadah kepada Allah tetapi Membuat perantara dulu Dari kalangan makhluk Maka mereka akan menjawab bahwa Yang kami lakukan ini bukan syirik Akan tetapi dalam rangka Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Menganggap bahwa syirik itu Bentuk pengagungan Dikarenakan Syumhat yang ada pada Mereka Ya, Jadi mereka mengklaim Menjadikan perantara Dalam beribadah ini bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala Mereka mengklaim bahwa Allah suka kalau diperlakukan demikian Mereka mengklaim bahwa Allah riba apabila dilakukan demikian Maka ini adalah perkara yang salah kata mereka fa inallaha azimun sesungguhnya Allah ta'ala maha agung Allah ta'ala maha sempurna wala yatawassalu bil wasa'it dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui para perantara Segala kebutuhan kita Kata mereka, kata orang-orang musyrik Bahwa Segala bentuk kebutuhan kita ini Tidak bisa langsung kepada Allah Akan tetapi perlu Orang, makhluk yang Menyampaikan kebutuhan kita ini Karena Allah Ta'ala Maha agung, maha mulia Harus ada perantara Yang menyambungkan antara kita Dengan Allah Ta'ala wa humus syufa'a kata mereka para perantara itu adalah makhluk yang menjadi pemberi syafaat yasfauna indahu yang akan memberikan syafaat di sisi Allah wa yatawassatuna indahu dan akan menyambungkan mereka dengan Allah bizam ihm min ta'zimil mereka menganggap ini adalah mengagungkan Allah taala ya mereka mengklaim bahwa perbuatan ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah bihaitsu la yatawassalu ilaihi illa biwasa'id mereka menganggap bahwa tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan para perantara ya Sebagaimana telah disampaikan di awal apabila maksudnya para perantara ini adalah Para rasul yang menyambungkan antara kita dengan Allah dalam bab risalah maka benar Akan tetapi apabila maksudnya adalah para perantara yang menyambungkan kita dengan Allah dalam beribadah Maka ini salah Ini salah besar Karena yang namanya ibadah itu langsung hanya kepada Allah. Tidak butuh para perantara. Kama inna mulukat dunia. Sebagaimana para penguasa dunia. La yata ilaihim illa bilwasaid. Tidak akan sampai bisa bertemu dengan mereka kecuali dengan para perantara. Para raja-raja. Orang-orang yang berkuasa di dunia Kalau rakyatnya ingin meminta kebutuhan kepada raja Maka tidak bisa langsung meminta Tetapi harus melewati para perantara Harus melewati ajudannya Harus melewati menterinya Baru sampai kepada raja Kata mereka bahwa sama Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala seperti raja-raja di dunia, tidak bisa langsung kepada Allah tetapi butuh kepada yang menyampaikan washufaat dan para pemberi washufaat. Fahsola min zamihim hada maka dari anggapan mereka lahirlah beberapa kesalahan apa anggapan mereka? mereka menganggap bahwa Allah butuh perantara. dari anggapan mereka ini lahir beberapa kesalahan. kesalahan yang pertama anhum kusullah azawajalla ala mulukid dunya. mereka mengkiaskan Allah dengan para penguasa dunia. Mereka itu menyamakan Allah Dengan para penguasa Ketika mereka mengatakan Bahwa Allah Ta'ala Itu memiliki perantara Dalam beribadah Ketika Seseorang beribadah kepada Allah Itu harus lewat perantara Maka Ucapan mereka Keyakinan mereka Ini berarti menyamakan Allah Dengan Penguasa dunia menyamakan Allah dengan makhluk wahada amrun batil maka ini adalah perkara yang batil kenapa perkara yang batil karena menyamakan Allah dengan makhluk walaysa min ta'zimillah dan bukan dalam rangka mengagungkan Allah Ketika menyamakan Allah dengan makhluk ini bukan mengagungkan akan tetapi menghina Allah taala Bal huwa min tanaffusilillah akan tetapi ini bentuk merendahkan Allah Maha sempurna Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk Bihaitu annahum kasubiholkihi karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Wasarahu syaitan min ibadatihi liqoirish dan mereka memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Taala ketika menjadikan perantara dalam beribadah kemudian meminta doa kepada para perantara makhluk dijadikan perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah meminta kebutuhan kepada para perantara beristighosah kepada para perantara tersebut maka berarti dia itu memberikan salah satu hak Allah kepada makhluk karena hak Allah itu adalah diibadahi. Yang namanya ibadah apapun juga bentuknya sekecil apapun itu harus diberikan kepada Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Orang-orang musyrik Mereka itu salah dalam Mentafsirkan ibadah Salah dalam Memahami ibadah Kata mereka Meminta doa kepada orang Yang sudah meninggal Meminta doa kepada Wali Yang sudah tidak ada Ini bukan dianggap Ibadah Bukan dianggap kesyirikan tetapi dianggap pencari barokah Iyad billah Wasyirkutanaqusunillah dan yang namanya syirik ini menghinakan Allah Azza wa jalla yang namanya syirik bukan mengagungkan tetapi menghina Allah taala Kualaisa takziman kama yasomun dan bukan dalam rangka mengagungkan Allah sebagaimana yang mereka kelain. Ya ini uh, kesalahan yang pertama yang lahir dari anggapan mereka. Sanian kesalahan yang kedua yang lahir dari anggapan mereka bahwa butuh perantara dalam beribadah. An-natiyassallahi alal basar tanapusunillah bahwa mengtiaskan Allah kepada makhluk ini merupakan bentuk penghinaan kepada Allah. Fa Allahu Jalla wa Ala Ya'lamu Ahwala karena Allah Maha tahu keadaan hamba-hambanya Amal basyaru wal muluk fala ya'lamuna ahwal ar Adapun manusia dan raja-raja dunia para penguasa di dunia mereka tidak tahu keadaan bawahannya illa bi ahadin yablughuhum anha kecuali melalui perantara yang menyampaikan kepada para penguasa tersebut liannahum basar karena mereka adalah manusia amallahu azza wajalla fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ard adapun allah ta'ala maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi Wa la yahtaju man yablughuhu hawa ija ibadih Tidak butuh kepada perantara Yang menyampaikan kebutuhan makhluk kepada Allah Ta'ala ya, Ini yang kedua Dari anggapan mereka Yaitu kesalahan yang muncul adalah Mengkiaskan Allah dengan manusia Mengkiaskan Allah dengan makhluk dalam hal apa ya ketika mengatakan bahwa dalam beribadah itu butuh perantara apa fungsi perantara dalam beribadah menyampaikan kebutuhan makhluk kepada Allah berarti dia menganggap bahwa Allah taala tidak tahu e, menganggap bahwa Allah taala tidak tahu keadaan makhluknya Menganggap bahwa Allah Ta'ala Tidak tahu orang yang Meminta sesuatu kepada Allah Karena penguasa di dunia ya Mereka itu Tidak mengetahui keadaan-keadaan rakyat Kecuali Kalau sudah diberitahu Oleh siapa? Oleh menteri-menterinya Kalau menteri-menterinya sudah Apa namanya Ya Belusukan atau yang lain Melihat keadaan rakyat Kemudian Menteri-menterinya Pembantu-pembantunya Menceritakan keadaan rakyatnya kepada, kepada Kepada rajanya Kepada penguasanya Maka penguasa akan tahu keadaan rakyat Tahu dari mana? Tahu dari berita Para perantara Tahu dari para menterinya Adapun Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Maha tahu segala sesuatu, tidak butuh kepada para perantara. Ketika Allah Azza wa Jalla akan mengetahui kebutuhan hamba, tidak perlu perantara. Karena Allah Taala maha tahu. Dalam hadis disebutkan kalau seandainya seluruh makhluk itu dikumpulkan pada satu tempat kemudian mereka itu meminta kebutuhan kepada Allah, masing-masingnya meminta kebutuhan kepada Allah, maka kala itu pula Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh makhluknya dalam sekejap. Ya. Paham? Kemudian yang ketiga, kesalahan yang lahir dari anggapan mereka Anamuluka dunia bihajatin ila an syafaat syafa'ata syafi'in Bahwa Para penguasa dunia Butuh Untuk menerima Syafa'atnya para pemberi syafa'at Artinya para penguasa dunia Para raja Dia butuh kepada Pembantunya Butuh kepada menteri-menterinya Ketika menteri-menterinya Ketika para pembantunya Membawa seseorang Kemudian Mengajukan sesuatu Bahwasannya menteri tersebut Membawa seseorang Kemudian mengatakan bahwa tolong berikan dia kebutuhan maka raja penguasa dia itu butuh kepada syafaat si menteri dan harus menerima apa yang diajukan oleh para pembantunya para menterinya, kenapa? li'annahum dihajatin ila a'wan wal wuzaro karena dia butuh kepada pembantu dan menteri Maksudnya kalau seandainya menteri-menterinya mengajukan sesuatu kemudian ditolak, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah menteri-menterinya itu akan memusuhinya. Kalau menteri-menterinya, para pembantunya itu sudah memusuhi rajanya, tidak sejalan dengan rajanya, otomatis raja tidak akan memiliki kekuasaan. Ketika para menteri Para pembantunya Itu mengajukan sesuatu Maka raja harus menerima Kalau seandainya tidak menerima Bisa jadi nanti akan terjadi Terjadi Hudeta atau Perubahan kekuasaan Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Tidak butuh hal itu Tidak butuh kepada para penolong Allah tidak butuh kepada Para pembantu Tana Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, ana muluka fil ghalib la yuridun al khair wa la yutuna talaba ila ma'azzakul para penguasa di dunia mereka itu secara umum tidak menginginkan kebaikan dan mereka itu tidak memberikan sesuatu kecuali karena terpaksa. Amalallahu jalla wa Ala Fakarim. Adapun Allah azza wajalla Maha Karim, Maha Pemberi. Ketika dipinta maka Allah taala akan senang. Dan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya Kalau raja dunia Ketika banyak dipinta Mereka akan Akan kesal Akan marah Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dipinta Itu senang Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah berdoa kepada Allah meminta sesuatu maka Allah senang ya berbeda dengan raja di dunia ini beberapa kesalahan yang lahir dari anggapan mereka yang salah bahwa butuh perantara dalam beribadah kepada Allah Taala asubhatul salisah sekarang kita beralih kepada subhat yang ketiga Kata mereka Awasaitu rijalun sali'un Walahum makanatun indallah subhanahu wa ta'ala Bahwa yang menjadi para perantara Adalah orang-orang soleh Bahwasanya yang menjadi perantara Antara dia dengan Allah dalam beribadah itu orang-orang soleh yang sudah wafat Seperti para nabi, para wali, orang yang bertakwa Ya, Bukan patung, bukan pula hewan, bukan pula benda mati Tapi orang soleh Wallahu makanatun indallah dan mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Memiliki tempat yang tinggi yang mulia di sisi Allah. Fa nahnu nas'alullaha bihim, maka kami kata orang-orang musyrik meminta kepada Allah dengan perantara mereka. Dengan perantara kedudukan mereka dengan perantara orang-orang yang sudah meninggal. Li annana muznibun karena kita ini adalah para pendosa. Kita ini banyak dosanya. Wa haula rijalun sholihun dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Wa lahum makanah dan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Panat lubumin hum an yokaribuna inallahi zulfa maka kita meminta kepada mereka agar mereka itu mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya wa an yasfaulana sehingga mereka memberikan syafaat kepada kita in dulloh subhanahuwataala di sisi Allah subhanahuwataala jadi kesimpulan dari subhat yang ketiga bahwa menurut mereka perantara perantara yang mereka buat adalah orang-orang soleh yang memiliki keutamaan di sisi Allah yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka orang-orang musyrik menjadikan orang-orang soleh sebagai para perantara tujuannya supaya orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri. Mendekatkan diri siapa? Mendekatkan diri orang yang berdoa kepada mereka. Dan supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu SWT. Wa Waljawab an zalika, kata syekh. Maka jawabannya adalah. Anasalah al-akhirin wa amalul akhirin wa amal al-akhirin. Bawasannya kebaikan orang lain Dan Amalan baik Yang dilakukan orang lain itu Tidak berkaitan dengan dirimu Artinya Kebaikan orang lain Dan amalan baik Yang dilakukan oleh orang lain Itu tidak berpengaruh kepada kita Orang lain soleh Orang lain baik Apakah amalan yang mereka lakukan itu memberikan pengaruh kepada kita? Tidak. Wa ya. amaluhum lahum wa anta la yanfaukaila amaluk. Amalan yang mereka kerjakan untuk mereka. Dan tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali amalan yang telah engkau lakukan. Faidah lam yakun laka amalun fahaulai la yang apabila engkau tidak memiliki amalan soleh maka orang-orang soleh yang engkau jadikan sebagai perantara tidak akan memberikan manfaat. Ya, orang soleh, para nabi dijadikan para perantara tujuannya supaya nanti di hari kiamat memberikan syafaat. Supaya nanti di hari kiamat Mendekatkan kita kepada Allah Sementara orangnya ini Tidak memiliki amalan soleh Orang musyrik Walaupun Mereka itu soleh Para perantaranya soleh Baik Akan tetapi Orang yang Meminta Yang menjadikan para perantara itu Bukan orang yang soleh Maka Amalan orang yang soleh Tidak akan memberikan manfaat Kepada siapapun Artinya jangan sampai kita ini Bergantung kepada amalan orang lain Jangan bergantung kepada Kesolehan orang lain Karena Yang berguna Itu adalah amalan kita Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di hari di mana satu jiwa tidak berkuasa atas jiwa yang lain Nanti yang mereka klaim akan memberikan syafaat Di hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat Tidak bisa Kita yakin bahwasannya para nabi bisa memberikan syafaat Bahkan kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW Itu akan memberikan syafaat Akan tetapi Syafaat tersebut Tidak semerta-merta langsung diberikan Tetapi butuh kepada syarat Butuh kepada syarat Syarat yang pertama harus mendapatkan izin dari Allah Ta'ala Syarat yang kedua bahwa yang akan memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu almuwahhidun orang-orang yang mentauhidkan Allah taala Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman Yauma yafirul maru min ahih di hari seseorang akan lari dari saudaranya di hari kiamat nanti bahwa seseorang akan lari dari saudaranya ini menandakan bahwa seseorang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain nanti masing-masing itu tergantung kepada amal perbuatannya wa ummihi wa abi dan akan lari dari ibunya dan ayahnya akan lari tidak mau dipertemukan wa sahibatihi wa bani dan dari temannya dari istrinya dan anak-anaknya likul limriin minhum yauma idin sya'nu yughni masing-masing pada hari itu memiliki urusan urusan tersendiri, yakni sibuk mengurusi dirinya masih, masih. Ketika di dunia yang namanya istri, eh, yang namanya suami sangat cinta kepada istri, yang namanya suami rela melakukan sesuatu asal istrinya bahagia. Yang namanya ayah cinta kepada anaknya, yang namanya seorang anak cinta sayang kepada orang tuanya. Tetapi nanti di hari kiamat bahwa semua itu akan lari, akan menjauh ya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idin ba'dhuhum li Orang yang saling mencintai nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Ya, maka e, butuh yang namanya ketakwaan. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Bahwa ketika itu manusia dikumpulkan di padang yang luas. Di tempat yang luas. Matahari didekatkan. Manusia kalau itu dalam keadaan seperti sebagaimana dia dilahirkan, tidak memakai baju, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, ya, dikumpulkan kata Aisyah kalau seandainya keadaannya demikian, maka masing-masing akan melihat aurat yang lain, kata Rasulullah SAW, ya, e, tidak mungkin hal itu terjadi karena seseorang itu sangat memperhatikan keadaannya karena di depan itu adalah ya surga dan neraka jadi ketika itu orang ya tidak akan memperhatikan orang lain tetapi yang akan diperhatikan adalah dirinya sendiri saking gentingnya keadaan kala itu kalau shalat fuzan hafizahullah, fasolahuhum, la yanfauka madum tak leisa amal maka kebaikan orang lain tidak akan memberikan manfaat kepadamu apabila engkau tidak memiliki amalan soleh. Valimada lah tak malanta hata tak kunasolihan. Lalu kenapa engkau tidak beramal sehingga engkau menjadi orang yang soleh, korban minallah yang akan dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Ya, jangan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan orang lain itu nanti akan memberikan syafaat. Tetapi yang harus dilakukan adalah Engkau harus beramal soleh Karena dengan hal itu akan mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa bentuk amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah ta'ala Amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah ta'ala adalah Apa yang Allah wajibkan Segala amalan ibadah yang wajib, ini merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara yang sunnah, itu sifatnya adalah menambal. Menambal amalan-amalan yang wajib yang dilakukan apabila memiliki kekurangan. Amma anta taqida an yukarribuka ilallah amalu ghairika fahadak minal khabar Adapun engkau meyakini bahwa amalan orang lain akan mendekatkan dirimu kepada Allah Maka ini adalah satu kebodohan Jika menganggap bahwa amalan orang lain itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Maka ini adalah kebodohan ya Sebagaimana dilakukan orang-orang musyrik Orang musyrik menganggap bahwa orang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah Dan mereka menganggap bahwa kedudukan orang soleh Itu akan memberikan manfaat kepada orang yang memintanya Dan ini merupakan perkara yang salah Kalaulahu Jalalawala Allah Taala berfirman Tilka umatun qadhalat itulah umat-umat yang telah berlalu Laha maka sabat walaku maka untuk mereka apa yang telah diusahakan dan untuk kalian apa yang kalian usahakan Walatus alunaan makannu ya melun dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka Lakukan. Fala yan fauqa salahuhum wa kurbuhum minallah kebaikan orang lain dan kedekatan orang lain kepada Allah tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Idalam takun anta ala amalin solihin apabila engkau tidak berada di atas amalan soleh wa ala aqidatin salimah dan di atas akidah yang lurus apabila seseorang itu tidak memiliki amalan soleh dan tidak memiliki akidah yang lurus maka tidak akan bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala fa <tuh> innahum la yanfa la yanfauna ka abadan Wa amalu ka hadza dan perbuatanmu ini adalah syirik. Apa maksudnya ketika menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Wal musyrik la tuqbalu fi syafa'ah dan orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Artinya ketika mereka itu meminta syafaat kepada para perantara ya walaupun siang malam setiap saat meminta syafaat kepada para perantara tidak meminta syafaat kepada Allah maka perbuatan mereka itu apa syirik perbuatan mereka syirik dan orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun ya, sebagaimana Allah taala berfirman famatan fauhum syafaatus syafiin dan tidak akan bermanfaat kepada mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Fal musrikulatukbalu fi syafaah orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat. Wa ibadatu koi rillahi dan beribadah kepada selain Allah ini merupakan kesirikan. Ya. Jadi yang mereka lakukan adalah eh, kesirikan. Sehingga mereka Menjadi orang musyrik Dan orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya? Mungkin Ini yang bisa Kita sampaikan Insya Allah nanti pertemuan berikutnya Kita akan beralih kepada pembatal Keislaman Yang ketiga Jadi kesimpulannya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak butuh kepada para Perantara Ketika beribadah Maka langsung beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita Meyakini Dan membuat Para perantara dari Kalangan makhluk Dalam beribadah kepada Allah maka ini adalah Perbuatan kekufuran Dan kesyirikan yang tidak boleh dilakukan Karena bisa menggugurkan Seluruh amalan Kebaikan ya. Intinya Yang namanya ibadah Harus ikhlas untuk Allah Ta'ala Tidak boleh Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Mungkin hanya ini yang bisa Kita sampaikan apabila Ada kesalahan itu Dari kebodohan pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik